Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nasta'diru wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mani hadhi illa allah falam dillalah wa majid lil wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati. Hadzal wa ashkulhu insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Hanya milik Allah semata. puji dan syukur. Dia telah melimpahkan kepada kita pada malam hari ini kenikmatan yang sangat besar, yang sangat berharga dan membahagiakan hati kita duduk bersama di dalam majlis ini. Semoga dengan syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menambahkan kepada nikmatnya Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga Senantiasa memohon Untuk melimpahkan selawat dan salam Bagi Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan juga para sahabat beliau Perhubungan umat jumlahnya Tak lupa kita sampaikan ya, Terima kasih yang sebesar-besarnya Jazakumullah Khairam Kepada pengurus Masjid Kepada Panditia Dan juga kepada semuanya Yang telah hadir Dan dengan bersama-sama Kita bisa menjalankan Menunaikan Apa yang diperintahkan Allah Untuk sama-sama belajar tentang agamanya Jadi perlu sedikit Kita kenalkan Karena saya baru pertama ya, mengisi di duri ini jadi nama, nama asli dan sampai sekarang juga masih itu dan dipanggil dengan nama itu sebagaimana disebutkan oleh Bapak Pengurus tadi, yaitu Purva lengkapnya Purva Purota asli dari Polorogo Jawa Timur, tapi sudah 16 tahun di Perawang bekerja di sana mungkin kenalnya bapak-bapak apa pabrik kertas sindakia gitu ya iya saya bagian uh, dari pabrik itu yakni tapi di bagian forestry nya di bagian R&D bagian riset bagian limbang ya, bagian penelitian karena saya dulu kuliah di di kehutanan gitu ya UIM Jogja angkatan 91 saya sebutkan jangan-jangan ada yang di sini begitu kan ternyata teman. Dan alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kemudahan, kenikmatan sampai pada akhirnya pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam majelis yang mana dipesankan kepada kita Temanya adalah pendidikan islami mencetak generasi berkualitas. Ini sebenarnya tema yang membutuhkan pembahasan yang panjang dan berkesinambungan. Ya. Kenapa demikian? Ya karena Hajar kita akan Pendidikan ini sejalan dengan hajat kita eh, kepada ilmu itu sendiri. Dan perlu dipahami bahwasanya bicara tentang pendidikan yang berkualitas itu tidak identik berarti kita harus bicara tentang sekolah, ya kan? Apalagi identik dengan sekolah yang SPP-nya mahal, tidak. Tapi yang perlu saya ingatkan pada diri saya sendiri, sebagian besar kita mungkin berpikir kalau materinya demikian, ini bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Ya. Seakan-akan di diri kita ini sudah tidak ada masalah Seakan-akan urusan dan kewajiban kita sudah tuntas lunas Padahal kita tahu persis Anak-anak kita modelnya itu tidak jauh seperti kita Pepatah bilang apa? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya dan siapapun kita tetap juga masih bisa disebut anak. Walaupun ada yang memanggil kita kakek, udah berubah. Tapi kita juga punya orang tua. Kewajiban kita selaku anak juga tidak akan pernah ada habisnya. Tapi Pak, Bapak ibu saya sudah meninggal. Tetap tidak akan pernah ada habisnya. Kewajiban berbakti walaupun orang tua sudah meninggal mendoakannya kan begitu maka oleh karena itu ya nanti tentu akan kita tekankan ada bagian dimana kita sendiri pada diri kita ini sendiri ada bagian yang harus diberi porsi dan ya, perhatian ini sebelum masuk materi Karena saya pribadi punya keprihatinan banyak di antara kita memberikan beban kepada anak-anaknya dengan beban yang dia sendiri enggak sanggup. Anakku, jadilah engkau seorang yang hafal Qur'an. 30 juz. Bapaknya sendiri 1 juz. Tidak sanggup. Anakku belajar langkah di pondok pesantren sehari belajar 8 jam. Bapaknya seminggu, sejam saja belum tentu, sanggup. Maka berapa banyak anak-anak kita yang sudah kita pondokkan di pondok pesantren kabur, keluar, benar? Gimana di pondok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, pulang, ditengok bapaknya di rumah senang-senang. Ini bapak sudah tua senang-senang. Saya yang anak, mestinya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, ini yang kita perhatikan seakan-akan akan, ya kita mengukur kesuksesan kita itu hanya bisa diukur dengan anak-anak kita ya maaf-maaf, mungkin ada sebagian kita biarlah bapak ini gak bisa begini, gak bisa begitu biarlah bapak ini preman kasarnya biarlah bapak ini gak kenal agama tapi kamu padahal dia masih hidup masih bisa berusaha memangnya ada pensiun belajar gak ada kan enggak ada kata terlambat. Biarlah usia kita udah 40, 50. Mari kita belajar. Yang belum bisa baca Quran, mari kita datang ke masjid belajar baca Quran. Enggak ada masalah, ya. Kita mulai. Ya. Dari <tuh> memahami bahwa <tuh> anak itu adalah nikmat Karena banyak diantara kita yang memahami anak itu musibah. buktinya banyak yang nolong. Tanyakan kepada yang belum dikaruniai anak. Berapa habis eh, duit yang dia keluarkan. Berapa banyak doa yang telah dia panjatkan. Hatinya sedih. Kenapa? belum dicarunyai anak. Ini yang dicarunyai anak, ya malah mengeluh. Allah Subhanahu Wa Taala telah berkiman, Allahu Dihilah Nashepanu Rajaillah Insyakatum La in Asidan Wa Intaqfar Tum Inna Adabillah Shadiil. Sungguh jika kalian bersyukur. Pasti akan aku tambah kelihatan itu kepada kalian Namun apabila kalian kufur Sesungguhnya Agakku teramat pedih Kita harus memahami Bahwa apa yang ada pada kita Apapun itu Apakah nikmat harta Nikmat anak, nikmat kesehatan, nikmat waktu harus disyukuri. Ini tanggal berapa? Ini sudah masuk tanggal dua. Dua Muharram 1436 Hijriah. Saya pernah bertanya di majlis tahun ibu-ibu itu kan ketika membahas masalah doa. Jadi kalau nanti malam ibu-ibu diberikan kesempatan berdoa, berdoa minta apa orang pertama langsung jawabnya. saya berdoa minta tambah umur saya tanya, memangnya ibu sudah dapat bocoran umurnya berapa kalau dapat umurnya bocoran umurnya 100 tahun kira-kira masih minta tambahan umur juga Jadi tengok tangganya umur 80 enggak bisa apa-apa umur 70 saja sudah sakit-sakitan umur 60 saja sudah ya lemas apalagi yang umur 90. Mungkin dapat bocoran doanya dibalik. Minta apa? Kita ini minta tambah, minta tambah, minta tambah. Yang ada saja belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu itu adalah nikmat. Bahkan nikmat yang kita semua dimintai pertanggungjawaban. <tuh> Kita semua semua semua nih enggak berarti kita tambah umur ini. Kita masuk tahun baru. Nikmat baru. Memangnya nikmat-nikmat yang lain itu kalau ditanya kita sudah pasti beres, lulus. Apa katakan Rasul? La tazunu qadama 'abdiyau ma qiyamah hatta yus'ala 'an umuri fi ma afnahu. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam Kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti Sampai dia ditanya Tentang umurnya Dia habiskan untuk apa Kira-kira kalau Kita ditanya sekarang Coba ni simulasi saja Bagaimana kita jawabnya Susah kan Cari uang berapa lama Aturan depnarker ya, berapa? Seminggu? 40 jam. Kalau saya di 8 jam, berarti 5 hari kerja lah ya. Tapi ya depnarker gak ada ngatur berapa jam ngaji ya. Jangankan depnarker. Ya. Pementerian agama aja gak ada mengatur berapa jam sehari atau se seminggu atau sebulan kita mesti ngaji. Ilhami Wakatulillah azaniu wa azabumullah. Saya ingin menjelaskan pentingnya pertama ini adalah peranan doa. Banyak di antara kita itu mengandalkan dirinya. Saya hebat, orang oh, saya sarjana pendidikan. Saya yakin saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi berhasil. Saya hebat orang oh, saya guru. Saya hebat orang oh, saya ustad. Percayalah bahwa siapa saja yang dia itu mengandalkan selain Allah, ujungnya gagal. Akhirnya kecewa, dan dia akan sesara dunia dan akhirat. yang Waliah-waliah. Tanpa kecuali juga masalah anak ini. Dari awal, bahkan sebelum kita menikah, sebenarnya kita sudah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kayaknya Wajahnya ini separuh lebih Sudah menikah Tinggal mungkin 20% 20% yang belum Atau tinggal 10% Tapi tidak ada kata terlambat Maka oleh kata itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan satu ketentuan Bahawa dalam kita memilih pasangan misalkan jangan kita memilih pasangan orang yang buruk agamanya apalagi kafir walaupun ganteng walaupun cantik Allah telah berfirman wala tankiful musyrikat wala tankiful musyrikah hatta yu'minna wala matul mukminatun Haihun min musyrikati walau ajabat kum dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman atau sampai mereka itu beriman. Sungguh wanita yang dia itu adalah budak namun dia beriman itu lebih baik. Ya daripada wanita yang musyrik walaupun dia itu menarik hatimu demikian juga, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman sampai mereka itu beriman dan sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang musrik walaupun dia itu menarik hatimu. Ya gimana enggak menarik? Tinggi, besar, putih, ganteng, kaya. Hari ini Penyataannya banyak di antara kita yang lebih terpesona dengan masalah itu. Sehingga kadang di antara kita malu Demi ditanya siapa calonnya, ini anak saya mau menikah, guru MDA, guru MDA, Iya ya, kan? Nyampeknya pun pelan-pelan, ya. Coba kalau istri apa, calonnya ini, A dokter dia, dosen di universitas apaan? Oh bangja itu. padahal dokter yang gak sholat ada yang gak dokter gak sholat wahnya, dokter gak bisa baca Quran gak hanya nah memangnya untuk dapat gelap dokter itu gak perlu belajar gak perlu waktu sampai gak sempat ke masjid ikhwani bila'ajani wasallahu wa sallamullah oleh karena itu dari awal kita sudah harus berdoa Rabbana habelana min azwar jina wa duria fina kurra ta'in Waja'ana limuttaqina imana Wahai Rabb kami Anugerahkanlah kepada kami Istri-istri Dan keturunan Istri-istri kami Dan keturunan-keturunan kami Sebagai Penyejuk pandangan kami Menghibur hati kami. Dan jadikanlah kami imam sebagai, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita dapati di sini. Keimanan. Ini modal awal, modal dasar yang tidak bisa ditawar. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan. Tun Kakul Maratul Karba wanita itu didikali karena empat alasan: Imamliha, Walijamaliha, Walikhasabliha, Walidilihah. Bisa barangkali karena pertimbangan, ya, kecantikannya, atau pertimbangan karena hartanya dia kaya, atau pertimbangan karena keturunannya, jarak biru. Orang Jawa sana, keturunan Sunan. Dan yang keempat, karena agamanya. Rasulullah bersabat, berpesan perdi tak tidin, tak Maka pilihlah yang bagus agamanya. Kalau tidak pasti tak makan cela, merugi. Bukan berarti tidak boleh kita punya istri cantik, kaya dan ya dari keturunan orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Akan tetapi pertimbangan utama dan pertama tapi sangat sulit ya enggak ya, bisa mengumpulkan ini. Tapi kadang ada yang saya bisa, Pak. Tapi satu orang punya satu Kriteria tadi, istri pertama Cantik Istri kedua, kaya Istri ketiga, darah biru Istri keempat Bagus agamanya Kalau begitu semua orang bisa eh, enggak Susah eh. Bukan hal yang mudah Susah Buktinya apa? Buktinya jarang yang bisa melakukan Sangat sulit kalau tidak boleh dibilang mustahil Terhimpun pada diri seseorang Empat Kriteria ini Mungkin bisa terkumpul hanya dua ya, Mungkin Maksimal ini ngayanya, Tiga ini Tapi Jangan sampai Ini lepas Pertimbangan agama Tahu gak orang yang paling merugi? Orang yang paling rugi, kaki-laki yang paling rugi itu dapat istri, cantik enggak, miskin, ya kemudian keturunan yang enggak jelas, bahwa itu enggak sholat. Ini musibah di atas musibah. Hmm. Peribahasannya ini sudah jatuh ketipa tangga, ketipa plafon pula. Iya. Jatuhnya ada orang seperti ini. Naudu billah min dari. Kita lihat istrinya, Masya Allah. Lulusan SD. Sudah hitam. Naudu billah. Artinya kalau mau kita sebutkan satu persatu. Sudah begitu ternyata apa? Nggak solek pula. Apa yang dibela-belain? Ya. Tapi setiap kita harus tahu diri Kadang kita terlalu mulu, hafal Quran hanya seperempat juz. Ingin dapat istri yang hafidh. Kalau kita bercermin kita sendiri nggak ingin lama-lama di depan cermin, tapi ingin dapat istri cantik, ya berharap sih boleh, tapi jangan berlebihan karena buahnya hanyalah kekecewaan. Sudah kita harus belajar realistis. Karena sesungguhnya kalau kita cermatan kita cermati dan kita perhatikan perjodohan pernikahan itu ya, kalau di sana terlalu banyak perbedaan itu bisa menjadi potensi potensi apa? Konflik. Enggak usah yang prinsip-prinsip, ya enggak prinsip saja beda selera makan. Itu sudah bisa jadi bahan Pertengkaran Tanya yang sudah nikah Beda selera makan saja Kita bisa mencontoh Dalam permasalahan ini Nabiullah Ibu Rahim Bagaimana Nabiullah Ibu Rahim Sang kekasih Allah ini selalu menyertakan di dalam doa-doanya adakah kita sudah seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim, rohim awadu billah rajim, wa wajim wa'idqa'la ibu rohimu rabbij alha dal balada aminah Wajibni wabaniya anak budak asnan. Dan ingatlah ketika Ibrahim rahim berdoa kepada rohnya waherohku jadikanlah negeri ini di Mekah sebagai negeri yang aman. Wajibni wabaniya anak budak asnan. Dan jauhkanlah diriku Dan Anak keturunanku Dan anakku dari Menyembah berhala Selamatkan aku Dan anakku dari perbuatan syirik Yang ingin saya tekankan di sini Seperti apa yang Sedikit saya singgung di awal Lihat ketika Nabi Ibrahim Punya perhatian yang besar Demi kebaikan anaknya Apakah beliau melupakan dirinya? Tidak. Perhatikan doa-doanya. Saya ambilkan beberapa contoh doa yang beliau panjatkan. Beliau berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Untuk siapa yang pertama? Dirinya sendiri. Baru kemudian, Anaknya. Ini metode yang salah yang diterapkan Sebagian orang tua Dia tidak peduli kepada dirinya sendiri Dia tidak ingin berubah dirinya Solatnya tetap berantakan Hadir ke majelis ilmu tetap malas Tapi anak-anaknya semuanya dimasukkan ke pondok pesantren Harapannya jadi apa? Anaknya bisa jadi ulama Mengandalkan anaknya nanti Apakah pola seperti ini kira-kira benar? siapapun lebih punya tanggung jawab yang besar terhadap dirinya ku anfusakum wa ahlikum nara jaga diri kalian ini yang dipertamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga bagaimana upaya kita sekarang ini selama ini Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita keluarkan duit banyak-banyak untuk anak kita, sekolah di mana silakan. Tapi untuk keluar duit bagi diri sendiri, beli buku misalkan satu saja untuk dibaca, bakhil, pelit. Kita akan jelaskan bahwasanya kebaikan baru bernilai kebaikan ketika kebaikan yang lebih utama itu ditunaikan. Sebagaimana misalkan kita ambil, maka hukum kan tidak ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, kan begitu? Kalau kita hanya melihat sepintas, ada orang ini misalkan kita dapati, masya Allah. Sholat Tahajudnya nggak pernah lepas, dikerjakan terus. Sholat Duka juga dijaga. Apa yang terucap ulasan kita tentu memuji Allah subhanahu wa taala ahli ibadah. Tapi ada yang harus tahu Pak Pak, dia itu sering kali sholat Dhuhr dan Asar lewat. Kalau sudah kerja pagi berangkat, sore baru pulang. Alasannya macam-macam. Baju kotor lah, celana kotor lah. Kemudian kira-kira penilaian kita kepada orang ini berubah atau tidak? Berubah setiap kita. Maka para imam kita mengatakan bahwa di Kutemiyah dan yang lain. Amal sunnah itu baru bernilai ibadah bila mana amal wajib telah ditunaikan. Sekarang kalau kita nemui ada kawan kita atau tetangga kita sangat dermawan tetangga sebelahnya disankuni anaknya CV dibayarin sampai sakit diantar ke rumah sakit nggak ada yang nunggu ditungguin disuapin gimana kira-kira kagum -kira? nggak kita kagum tapi bagaimana pak-pak sepulang si itu kasihan ibunya kenapa udah tiga hari nggak ada yang ngurus terus gimana Coba saya entah Dalam bapak Barusan mati Memangnya dia tidak punya anak Punya Mana Di tetangga bapak itu Gimana kira-kira Paham Ya. Artinya sebuah kebaikan Baru bernilai kebaikan Bila kebaikan yang lebih wajib Yang lebih utama Itu sudah ditunaikan dan ini kadang kita yang salah strateginya. paginya. Ini saat jam berapa? Jam tujuh setengah. Ah? Udah lewat satu menit. Kita sholatnya pas isa atau ini sholat aja dulu. Ya. Baik kita sholat dulu. diingat ingat Ya. Tadi saya belum saya baru sampai uh, menyampaikan satu ayat. Yang menjadi dalil. Dan kita bisa nanti contoh. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Bagaimana porsi untuk dirinya. Dan bagaimana porsi untuk anaknya. Jadi jangan sampai kita nanti. Keluar dari majelis ini sebagai orang yang merugi. hibat mengurus anak seakan-akan. Tapi ternyata. Mengurus diri. Kurang. Artinya kita paketkan. Gitu. Bukan kita tidak membahas tentang masalah. Pendidikan anak yang semestinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wasallamun alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kamaa atibu rabbuna wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa ala alihi washabihi ajma'in Wahman tapi yang berselirila yang bintil. Koni Wahmati Billah. Aazan ya Allah iakum jamian. Kembali kita memanjatkan puji dan juga syukur kita kepada Tuhan kita untuk tabar orang kau taala seraya kita memohon pertolongan dan kemudahan kepadanya dalam. Semua urusan kita termasuk Dalam kita belajar agama ini Mungkin perlu Saya juga ya, Menegaskan apa yang diumumkan Tadi tentang Perlu dan pentingnya setiap kita Belajar Al-Quran Ya Karena hajat kita untuk belajar Al-Quran Ini Melebihi hajat kita Untuk belajar yang lainnya jadi jangan beralasan dengan waktu yang sempit. Sibuk ya. Karena kalau memang dari awal tidak ada niatan, tidak akan ada waktu itu. Jangan pula beralasan malu karena sudah ya, terlanjur berumur, sudah tua. Jujur lo saya sampaikan bahwa ibu ya beruntung bagi saya berkesempatan dulu kuliah di Jogja karena ceritanya begini yang namanya sekolah dari SD, SD negeri dulu kan yang paling mutu negeri ya kalau saya kan kelahiran 72, sekarang 42 yang seerah dengan saya kan begitu negeri itu identik, murah, berkualitas yang ya tapi untuk ukuran dulu walaupun gak ada pelajaran agama SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kuliahnya negeri kan begitu. Jadi singkat cerita ya sampai lulus SMA dulu namanya SMA, sekarang SFO ya. Ya kita enggak bisa membaca Al-Qur'an karena pelajaran tidak mencukupi Beruntung ketika itu kuliah kita dekat dengan masjid berkesempatan Salat lima waktu di masjid dan di masjid kalau dekat kampus itu ya mungkin yang pernah kuliah di Jogja kalau kampus saya kan kehutanan tuh tinggal di daerah mana sebelah utara Sawangan Mataram daerah Karangbendo gitu kan ada di situ forum belajar. Membaca Al-Qur'an. Jadi yang nimbrunglah di situ. Dan saya masih ingat ketika itu ada satu orang yang kuliah di hukum namanya Rifai. Kalau mau saya diajari Seminggu dua kali setiap pada subuh. Alhamdulillah diajari nenek dari Jakarta teraten Begitu Sampai pada saatnya kita merasa lumayanlah bisa membaca Al-Quran Ya, dengan ukuran kita tentunya Sampai suatu saat dia gak ada Artinya satu keperluan, gak bisa ngajar Ada yang mau gantikan Kawannya namanya Rahmat Sebaya juga dengan kita, tapi kuliah di IAIN Sambil mengajar membaca, di tengah-tengah, ya stop dulu. Ayat ini, katanya, bagus sekali ini untuk doa. Bagusnya gimana? Coba lah, tengok ayat ini. Dia terjemahkan gitu. Nih. Bengong saya. Kenapa? Karena berangkat dari kampung dulu, kalau orang sudah bisa baca Al-Quran itu hebat. Gak kepikir kalau Al-Quran itu selain dibaca, bisa dipahami. Kamu ngerti ini artinya? Yang ngerti langsung um, saya dari SD dari kecil ya saya biasa itu di pondok terus. Nah, kalau saya di negeri terus kan. Sekarang saya kuliah di E. mau nggak ngejari saya? Nih, kan? Belajar bahasa Arab. <laughs> Boleh mau. Awal belajar tuh cukup suruh, suruh, -suruh ngapakan apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan ini untuk apa? Sudahlah hafalkan dulu katanya. Mungkin dia belum punya waktu banyak untuk ngajar. Pokoknya yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Ikut aja di kamar pos-posan tulis, tempel, sambil mempunyai tidur, dihafalkan. <laughs> Intinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya? Semakin kita tunda, semakin beri. Baik, kita lanjutkan Tadi. Terakhir kita telah menjelaskan tentang firman Allah yakni waqala ibrahim rabbithan hadzal balada amina wa jannibni wa banniya an asnam bagian ini bermohon kepada Allah ya Allah wahai robku wa jauhkanlah diriku dan juga wa banniya dari menyembah berhala, kita mungkin sudah berdoa, mungkin sering berdoa agar anak-anak kita tidak terjerumus pada pergaulan bebas, agar anak-anak kita tidak mengkonsumsi narkoba, takut banget kita, Iya ya, ya memang seharusnya begitu. Tapi siapa di antara kita yang telah mendoakan anaknya agar tidak terjerumus kepada kesyirikan? yang akan menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Coba masing-masing kita distrofisi diri. Siapa di antara kita yang telah mendoakan anaknya atau bahkan mendoakan dirinya agar tidak terjerumus kepada kesirikan dosa yang paling besar, walaupun sholat kita banyak. Walaupun puasa kita rajin, walaupun sedekah kita nomor satu, kalau kesyirikan itu kita kerjakan, Allah telah wahyukan kepada semua nabi, semua rasul, lain asrar tala'iah batar na'amaduka, walatakunan namin al-fasirin. Sungguh jika kamu berbuat syirik, batal semua amal kamu. Bukan hanya itu, bahkan kamu juga termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Ini yang paling pokok, ini yang paling penting. Terbebasnya kita dari kesyirikan, ya. makanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bukan hanya ini. Tadi bisa dilihat dalam surah Ibrahim ayat 35. Di ayat seterusnya kita bisa lihat di ayat ke 40. Beliau juga berdoa kepada Allah Robich Alimuhi Mas Salati wa Min Duriati Rabba wa Taqabbal Duha. Ya. Rabbana wa taqabbal duaa. Wahai Rabbku, Rabi' alimukim salat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku ini sebagai orang yang bisa menegakkan solat. Wahmin turriati. <menuju> Demikian juga anak, keturunanku. Wahai Rabbku, kabulkanlah doaku ini. Kita merasa solat kita berapa? Ibu-ibu gimana? Sholat berat, padahal begitu-begitu juga kan? Kadang terasa ringan, kalau ada maunya. Kadang masa Allah beratnya, ya kan? Luar biasa. Lagi-lagi kebanyakan kita itu memang terlalu pedih. Tapi lihat. Seakan semua urusan bisa diselesaikan sendiri. Merasa kuat, merasa hebat. Lupa dari meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ini. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tidak pernah boleh kita tinggalkan. Apapun urusannya. Kadang kita minta tolong pada sebagian urusan. Tidak mau minta tolong pada sebagian urusan yang lain. Contoh apa? Kita bedakan. Ini urusan dunia. Ini urusan akhirat. Kebanyakan kita kalau kita berdoa minta kepada Allah. Urusan dunia. Minta naik pangkat. Minta rezeki. Minta kesembuhan. Giliran untuk bisa sholat. Bisa puasa. Bisa bersedekah. Tidak minta tolong kepada Allah. Katanya, ini kan mau berbuat baik, mestinya enggak usah dimintain tolong, Allah itu kan sudah harus mendukung, sudah harus menolong. Nah, ini pemikiran yang salah. Tidak demikian. Maka, Rasulullah mengajarkan satu doa, hendaknya setiap kita pun tidak lupa untuk membacanya setiap setelah selesai sholat kita. Allah ma'a'inni ala rikrika wa syukrika wa khusni ibadatit. Ya Allah, tolonglah aku. Untuk apa? Untuk bisa pikir. Ya. Ingat kepadamu. Untuk bisa mensyukuri nikmatmu. Wa khusni ibadatit. Dan juga tolonglah aku untuk bisa beribadah yang baik kepadamu. Bukan sekedar beribadah saja. Beribadah yang baik, yang benar, yang ikhlas. Kepadamu lah kalau kita dapat pertolongan Allah apa urusannya? yang berat orang yang anaknya cuma satu tapi tidak mendapatkan pertolongan Allah gagal bahasa perawaknya gator gagal total logikanya anak satu kan lebih gampang kan, durus eh tetangganya, anaknya tujuh orang, lapan orang kok malah beres malah berhasil berapa banyak logika kita yang ternyata terbantahkan oleh kenyataan kenapa kita hanya mengukur apa yang terlihat oleh kita kita mengabaikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala subhat yang lain kita menganggap kalau urusannya sepele kecil ngapain dikit-dikit minta tolong pada Allah coba dari tangani sendiri dulu cengennya baru kalau urusan besar, baru minta tolong kepada Allah atau kalau urusannya nyaris gagal atau sudah gagal, baru datang kepada Allah enggak urusan walaupun kecil mintalah tolongan kepada atau tolongan kepada Allah, apalagi urusan urusan anak, ini urusan yang sangat-sangat berat besar kita urus diri sendiri aja susah dibebani suruh urus istri, urus anak coba Ya kan, kita merus diri sendiri ini saja banyak yang belum beres. Tapi ingat, bagi Allah nggak ada yang besar, nggak ada yang berat. Sekarang, ketika seseorang tidak mendapatkan pertolongan Allah, apa yang terjadi? dia akan gagal dalam urusannya. Terlepas itu urusan sepele, si kecil. Dan ketika seseorang mendapatkan pertolongan Allah, pasti dia akan sukses. Walaupun urusannya berat dan besar. Tapi itu tadi, kita itu biasanya begitu. Kalau besar, berat, baru minta tolong kepada Allah. Kalau kecil, enggak. Sekarang kita ambil contoh misalkan. A. Ah, kita ambil contoh dua tokoh, saudara kita ini. Bapak ini punya utang 10 juta. Kemarin untuk beli sepeda motor. Enggak tahu kalau di sini apa kalau di Perawang itu sepeda motor semua mereknya Honda. Terima semua cucian Honda nih, Honda yang gitu. Saya punya sepeda motor mereknya kok Canzen gitu kan Boleh apa enggak? 10 juta Saudara kita punya utang 10 ribu rupiah Kepada kawannya Beli nasi bungkus pas enggak bawa Dompet Urusannya besar mana 10 juta atau 10 ribu 10 juta Dia berjanji InsyaAllah 10 bulan lunas Sebulan saya angsur 1 juta Logika kita memang katakan bahwa Yang 10 juta ini urusannya lebih berat Lebih besar, yang 10 ribu Lebih ringan Tapi seringkali Kenyataannya Yang 10 juta ini Bisa kelar tepat pada waktunya Yang 10 ribu Sampai kiamat Entah Ah lupa lah Entah ketemu orangnya lupa Entah pas ketemu orangnya Lupa enggak bawa duit Entah buka dompet Wah kok enggak ada sepuluhan ribu Ya enggak Ah besok lagi lah Akhirnya apa? Tapi memang begitu ya Mungkin malam hari Saudara kita yang punya utang 10 juta itu berdoa Ya Allah hamba mu punya utang 10 juta Tolonglah ya, Bantu untuk melunasinya. Akhirnya wajar kan berdoa begitu Ya sepuluh ribu kira-kira malam-malam berdoa. Ya Allah, kamu punya utang sepuluh ribu. Kira-kira kalau menurut logika kita hari ini loh, ya ada nggak orang berdoa gitu? Ya Allah, hamba punya utang sepuluh ribu, ya kan? Tolonglah bantu untuk melunasinya. Kayaknya nggak akan. Kalau nggak bisa dibilang apa ya, susah lah pokoknya ditemukan. Kalau nggak boleh dibilang mustahil, ada orang berdoa kepada Allah agar utangnya yang sepuluh ribu atau lima ribu itu di, dilunasi. Kenapa? kecil urusannya sepele. Ngapain minta tolong kepada Allah? Mungkin pikirnya begitu. Wah Kasim, setahun nggak terbayar, lima tahun nggak terbayar, tahu-tahu terhalang di pintu surga. Utang yang sepuluh ribu untuk beli nasi pun pos. Paham saya ini ya. Kuncinya di sini sebenarnya. Keberhasilan kita dalam mendidik anak itu adalah jalan kita berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Ya, di samping upaya dan usaha kita. Memiliki sekolahnya, mengajarinya, melatihnya. Tapi jangan kepedean. Mentang-mentang guru, mentang-mentang ustad begitu. Yakin habis anaknya pun bisa, akan jadi guru, akan bisa jadi ustad. Dengan apa? Ya tadi, mutunya sama. Katanya pepatah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Banyak juga buah yang jatuh jauh dari pohonnya apa dibawa kalong atau kalong kan diambil kemudian jauh dari pohonnya ya? kita kan nggak ingin anak-anak kita kan seperti buah mangga yang dibawa kalong dari kan? maka ini kita contoh apa yang ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu pada setiap kesempatan mendoakan anaknya tapi di sini yang saya tidak pesan apa itu? Setelah dirinya Nah kita ini Banyak yang Belum setelah dirinya Anaknya di nomor satu kan Dirinya entah nomor berapa Kita bisa lihat juga Di dalam ayat yang lain Surah Al-Baqarah ayat 124 Misalnya Kalau ini dia ilu kalinasi imamah, kalau waminduriati. Ketika Allah Swt telah mengatakan kepadanya, sesungguhnya Aku akan jadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi manusia. Apa kata Nabi Ibrahim, waminduriati dan juga anak keturunanku. Maka, apapun kabulkan, maka Ibu Rahim AS dikenal sebagai bapa para nabi. Nabi-nabi setelahnya adalah ya dari keturunan beliau. Dan masih banyak doa yang seperti ini. Satu lagi misalkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimainilaka wa, ja muslimai wa min durdiyatina. ...umatan muslimatan laka. Wahai Rab kami, jadikanlah kami... yang diri beliau, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail... ...muslimainilaka sebagai hamba yang Islam yang tunduk kepadamu. Wa minduriyatina ummatan muslimatan. Demikian juga, jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang juga berserah diri kepada kepada-Nya. Kita tahu di sini peranan doa yang sangat penting, tetapi yang perlu kita ingatkan juga adalah apa? Jangan hanya kita punya perhatian untuk kebaikan anak kita tetapi melupakan diri sendiri. Ya, ini metode yang tidak benar. Jangan pesimis, jangan menganggap urusan itu berat. Maka oleh karena itu ketika kita telah mendapatkan kata kuncinya di sini adalah bahwa dengan pertolongan Allah ya, dengan pertolongan Allah kita bisa berhasil. Lah kalau kita andalkan diri kita-kita ini siapa? Maka dengan pertolongan Allah ada orang yang dia ini buta huruf, ya, yang dia ini hanya seorang petani, tapi anaknya bisa pintar, bisa menjadi anak yang soleh, Bahkan bisa apa Al Qur'an. Setelah bapaknya tadi apa berusaha sesuai batas kemampuannya dan dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita ini menjadi mukmin yang kuat imannya, sehingga ya, ketika nanti kita dihadapkan pada kenyataan kita tidak akan goyah kita punya cita-cita kita punya keinginan dan kita telah menempuh usahanya tetapi toh segalanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala tapi setelah kita menempuh semua prosedurnya dan usaha telah kita kerahkan maka ini bukan kehinaan sebagaimana tidak menjadi hina Nabi Nuh alaihissalam meski putranya Ya, Tidak mau taat Jadi tidak jaminan Dia anak kiai Dia anak ustad Kemudian akan Baik Kenapa? Yang anak Nabi saja bisa seperti itu Pertanyaan saya Apakah Nabi Nuh ketika itu tidak Mengajak Tidak mendakwai anaknya Ada yang bisa jawab Apakah anak Bino membiarkan anaknya? Tidak kan? Tidak Karena saya dapati berapa banyak orang tua yang Karena kecewa Anak saya gagal Ya sudahlah saya juga gagal Dulu rajin di masjid Dulu rajin takrim ketika anaknya nggak mau masuk pondok atau sudah masuk pondok keluar anaknya kemudian jadi anak nakal dia malu akhirnya apa nggak ada lagi di masjid ini sangat disayangkan makanya ingat di sini Nusalam pernah mengajarkan kepada kita ikhris tubuh kita lihat dari awalnya dulu Beliau bersabda Al-mu'minul kawi Khairun wa ahabu ilallah Min al-mu'minid da'im Wa tikulin khairun Mu'min yang kuat Itu lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah Daripada mukmin yang lemah Kuat apanya Ibu-Ibu kira-kira kan? Ya? Ada yang bisa? Jawab Kuat badannya? Hmm? Mukmin yang kuat. Perhatikan baik-baik. Mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi khairul ahabu ilallah minal mu'minid do'in Lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin itu artinya apa? Orang yang beriman. Berarti mukmin yang kuat adalah Orang yang kuat Imannya Ya karena kata sifat itu Mensifati Kata yang ada Sebelumnya tadi Contoh sederhana sajalah Saya katakan Bapak ini adalah Misalkan pelari yang kuat Kuat apa? Kuat lari. Beda dengan Abangnya atau beda dengan kawannya, kawannya itu peminum yang kuat, kuat apa? Hmm. tapi istrinya, ya, <guluh> ya, apa? apa ibu yang pas kira-kira? kata sifat ditambah kata kuat, ya? Yeah. Bisa kita katakan misalkan kalau tidurnya kuat apa pasnya? Penidur yang kuat. Ya. Intinya Kalau dikatakan kata yang kuat dia ya, tengok, ya. Hm. Sama aja. Ada Bapak bawa kambing ini. Oh, bagus nih. Si bandot ini. Oh iya, mantap badannya. Ini. ini pejantan yang kuat ini. Kuat apa kira-kira? Kuat sebagian pejantan, iya enggak? Ya kuat dan lemah itu kan beda. Nyatanya apa? Ada orang kalau olahraga kuat. Nonton bola kuat. Satu setengah jam lebih mesti ya. Nggak ada istirahatnya kok ya. Belum lagi perpanjangan waktu. Enggak ada kedipnya. Kuat tidak tanggung-tanggung jam 2 dini hari takrim tiba-tiba baru 10 menit mulai semakin ditahan itu matanya tinggal putih semua ustaznya yang takut maksudnya sih baik ya dia dikira apa? memperhatikan, tidak tidur gimana dibilang tidak tidur walaupun mulai tapi putih semua hitamnya sudah naik nah Kembali kepada hadis, seorang mu'min yang kuat, yang kuat imannya, itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Yang ini lemah imannya. Namun, masing-masing tetap memiliki kebaikan. Bawaan kita itu kalau seorang sudah ada jeleknya, buruknya itu kayaknya sudah habis. begitu. Sampai-sampai dia punya saudara ya, karena ada satu keburukannya sudah habis. Padahal masih mu'min. Ah, Pas bulan itu kayaknya aja ke masjid begini, tapi dia itu sejahat orang dia, begini begitu begini, begitu dulu. Atau sebaliknya bosaja itu walaupun kafir, tapi mas Allah akhlaknya bagus, akhlak macam apa? Lu, dengan kafirnya dia itu dia sudah termasuk masuk syarul baria itu kan kata Allah ya kan innal kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mereka ini orang-orang kafir baik dia ahli kitab baik dia orang-orang musyrik tetap kalau Allah yang mensifati mereka itu adalah syarrul bariyah seburuk-buruk makhluk Kita ini kalau diuntungkan bagus, kalau dirugikan jelek, nggak boleh begitu. Lah di sini ini untuk menepis. Jadi kan kalau se sepotong begini saja, umumin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada umumin yang lemah. Ini kita jangan-jangan bisa salah paham kan? Oh, kalau begitu umumin yang lemah itu udahlah nggak ada gunanya begini begitu, tidak. Rasulullah menjelaskan tapi masing-masing tetap memiliki kebaikan. Minimal seorang mukmin yang lemah imannya tetap jauh lebih baik daripada orang kafir. Ini prinsip. Jadi agama kita tuh biar tidak gampang dibeli. Ah, kemudian Rasulullah menjelaskan. Ini berarti tahapan-tahapan untuk menjadi mukmin yang kuat tadi. Pertama ikhris alama yanfa'uka bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wastain billah. Yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka kalau orang mukmin kok bawaannya Malas lemas ini Tanda tanya kita. Ya. Seorang mukmin itu mesti bawaannya apa? Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat apakah urusan dunia atau urusan agamanya semangat dan bersemangat dalam urusan seperti ini diperintahkan kamu ke masjid kayak mau perang aja nih semangat 45 oh iya <tuh> kan begitu kita kadang semangatnya kalau mau kerja saja kamu ke musjid jangan iya yang kedua ini yang Perlu mendapatkan penekanan Apa tadi? Wasta'in billah Mohon pertolongan kepada Allah Dan banyak diantara kita Dalam banyak urusannya Termasuk dalam urusan istrinya Atau istri dalam urusan suaminya Atau orang tua dalam urusan anak-anaknya Belum minta pertolongan kepada Allah maka wajar ya apa yang kita harapkan belum terwujud kemudian yang ketiga walaupun jas jangan bersikap lemah jangan mudah patah kalau jatuh ya bangun lagi jaga nyoba lagi biasa itu kemudian yang keempat, in ashabaki syai'in fala takun law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin fa'ala. Fa in la utaqa amrunasyaitan. Dan jika seandainya menimpa mu perkara yang tidak sebagaimana kamu harapkan. Tadi semangat sudah. Dua minta pertolongan kepada Allah sudah. Ketiga, untuk tetap bertahan Bersabar Tidak mudah patah Sudah Tapi hasilnya kok belum kan begitu Tidak sebagaimana yang diinginkan Ya bisa saja Kenapa? Ya, karena Allah maha kuasa Jangan mengatakan Kalau seandainya saya demikian Saya akan demikian atau demikian Tapi cukup katakan, ya, ini adalah takdir Allah. Allah telah mentakdirkannya. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan lakukan. Karena sesungguhnya berandai-andai yang seperti ini, berandai-andai yang sifatnya lebih menyesali apa yang terjadi, apa yang telah ditetapkan oleh Allah hanya akan membuka pintu amal syaitan. Ya ada gunanya. Ya seperti tadi Dalam mendidik anak Cita-cita kita yang satu jadi dokter Yang satu ya Jadi apa? Ustadz Yang satu Jadi apa lagi? Hah? Biasanya Menteri hmm. Tak satu pun yang jadi yang satu jadi tukang tambal ban Yang satu jadi tukang sol sepatu Yang satu jualan sayur Masalah Tidak ada masalah Selagi mereka masih mentauhidkan Allah Selagi mereka masih sholat Kenapa? Ya karena Kebahagiaan itu letaknya di sini kebahagiaan itu semuanya bisa memiliki tapi dengan cara yang benar ya yeah. kalau tidak hanya sekedar kegembiraan ini kebahagiaan semua pernah suatu saat ada orang tua bercerita tentang anak-anaknya dengan bangga dia katakan anak satu Ya, telah sukses. Jadi ini dan itu. Ini, ini, ini, ini. sempat terakhir katanya, Alhamdulillah kemarin yang bungsu telah diterima. Ya kan terjadi. Rasanya sudah tenang Pak. Jadi kalau seandainya saya mati sekarang juga saya sudah siap. Nih, memangnya mati itu urusannya semudah itu selesai begitu atau memangnya kalau mati anaknya ada yang belum sukses nanti dibangunin gitu apa bekal kita kalau urusan rezeki setiap kita sebenarnya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangankan kita yang manusia binatang malah tapi Allah jamin itu dan seseorang tidak akan mati sampai habis jatah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kadang terlalu merisaukan untuk anak kita. Sebagian orang pula telah disiapkan untuk anaknya. Si A nih rumahnya dibina di sana. Si B sana Kebunnya si. begini begini. Sekarang kalau saya boleh tanya nih, angkat tangan misalnya. Tapi gawasalam. Terributnya. Siapa diantara kita itu yang sekarang, ya, punya rumah, punya ini punya itu? Itu adalah warisan dari orang tuanya. Mungkin satu dua orang saja. Ya kan? Mungkin satu dua orang saja, selebihnya. Orang tua saya, anaknya lima. Rumah masih dipakai. Kemudian anaknya lima, sudah punya rumah masing-masing. Kalaupun diwariskan, ya tidak akan ditempati. Setiap anak kan tentu lebih suka rumah yang dibikin sendiri. Gilihan saya sendiri, anak juga sudah lima. Ya jangan ada yang ngira saya belum punya anak. <laughs> lima. Satu SMA, dua SMA, SMP, 2 SD. Kalau oh, ini satu, dua, tiga ya. Satu orang maksudnya sudah SMA Dua orang SMP, dua orang SD Saya yakin Rezeki mereka juga Ada orang berpikir ya Terlalu wisau banget Nanti istri saya Anak saya mau makan apa Berapa banyak Ketika pulana Menjadi istri kita Dengan anak kita berapa Misalkan empat Sehari makan dua kali Bapaknya ini jadi tulang punggung keluarga Iya kan Eh tiba-tiba karena Kecelakaan mati bapaknya Kira-kira Besok pagi ibunya nyusul mati gitu Dua hari lagi anaknya nyusul mati gitu Endak berapa banyak di antara kita ini <tuh> dulu yatim piatu kalau sekarang sudah berjenggot gak bisa dibilang yatim lagi ya, ya. karena definisi yatim itu mati abu hulam ya belum seseorang yang teradikah mati oleh bapaknya sementara dia belum balik Sudah jenggotan putih pula jenggotnya ngaku yatim ya berapa banyak ya Ternyata dia bisa Jangan dikira kemudian Istri kita akan Besok menyusul mati Anak kita 2-3 hari lagi menyusul tidak Mungkin setelah begitu Malah yang dulunya sengsara Jadi bahagia, kenapa? Begitu mati hmm? Ada yang mau peni Ada yang ngambil Ada yang mempersunting ya, Rezeki Jurajan pula kan ternyata ditinggal mati, istrinya, anak-anaknya sekarang jadi makmur. Dulu makan sehari dua kali, sekarang empat kali. Dulu anak-anaknya, ya kan, sekolahnya sering bayar, SPP itu telat. Sekarang, jangankan itu. ya Enggak pernah telat, setahun langsung dibayar. Berapa banyak kejadian yang seperti itu. Allah yang ngatur, nggak usah terlalu pening. Kita itu ngi pikir orang lain, diri sendiri nggak? Nggak dipikir sampai nggak sempat sholat. Ada yang sempat sholat tapi yang dipikir yang lain selain sholat. Ini kasian. Kalau bila ya. azani wasakumullah. Kemudian ya, jadi penekanan di sini. Lah kalau saya bicara sekolah nanti kan lain ya. Karena saya ingin menekankan kunci-kuncinya. Jadi ya, kita kayak kami di Porong ya berusaha untuk andil dalam masalah bagaimana mendidik generasi berikutnya anak-anak kita, tapi juga generasi bapak-bapaknya. Untuk apa? Ya untuk semakin baik kita juga buat sekolah, buat madrasah, bangun masjid. Jadi untuk urusan begini jangan apa ya, berpikiran sempit. Bos oh, saya tidak punya background ini itu. Jujur, kalau saya kuliah di kehutanan itu nggak ada background pendidikan saya bukan sarjana pendidikan. Bukan SAG pula, tapi dengan kita bersama-sama, dengan kita tidak mengandalkan diri sendiri, dengan kita bisa menghargai orang lain, dengan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak bisa terwujud, semua bisa kita wujudkan. Potensi banyak berserahkan di tengah kita, apalagi kota Durin kota besar, potensi sangat besar. Bagaimana tinggal kita mengolahnya? Nah maka di sini intinya ya butuh nanti motor-motor penggerak. Badan kita ini jantung berapa? Satu. Ya jantung ini motor penggerak. Jantung ini yang tidak pernah istirahat. Mata boleh istirahat kadang, tangan boleh istirahat. Kaki ya kan, juga boleh istirahat. Tapi motor penggerak tidak bisa. Ya. Dan tidak butuh banyak motor penggerak itu. Maunya semua jadi motor penggerak. Tidak mungkin. Maka dalam masalah ini, coba setiap kita ambil porsi. Bisa. Ya, nak sekolah. Ya sekolah. Kan kita buat sekolah Islam. Tapi tidak mengabaikan masalah pendidikan orang tua. Ada wadah-wadah di sana. Alhamdulillah, kayaknya di sini tadi sudah diumumkan. Nampak, ya ada. Belajar membaca Al-Quran. Belajar tahsin. Yang belajar ya ratusan. Bapak-bapak sudah tua, sudah berubah, tetap belajar juga. Dibikin kelompok-kelompok. Belajar bahasa Arabnya. Duduk di dalam majelis ilmunya. Majelis taklimnya. Pelajaran masalah akidah. Pelajaran masalah ibadah, masalah fikih, maka dengan begitu akan ada perbaikan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu faktor. Kita kecolongan faktor yang lain kena nanti. Yeah, sering seperti kita tamu kota ada yang kalau di Perawang punya jadwal itu di sekitar bulan April. Kesuksesan pendidikan anak ini tidak luput dari ya, Pertama, lingkungan keluarga Kemudian lingkungan sekolah Kemudian lingkungan sekitarnya Kemudian yang keempat kita beliau, media nah, Media ini juga punya pengaruh besar Anak-anak ini cepat sekali kita mungkin gak ngerti, malah orang tua ini agak takut-takut gaptek begitu kan caranya gimana mungkin kalau pengen ngerti ya kita beli hp ini kasihkan anak kita seminggu saja kan Dah ini, kembali kaken nanti salah seminggu, kasih bapak ya kasih abi lah ya, baru kita nanti kalau kita ada masalah tanya kepada anak kita, nah ini caranya gimana ngerti dia anak-anak ini cepat banget ya yeah. Cepat banget. Dan ada keberaniannya. Kalau kita itu takut. Makin tua makin takut. Terutama takut. Takut mati. Ah, Hal yang perlu diketahui. Allah telah berfirman. Al-ma'lu wa'l-ba'luna zinatul hayati dunia. Harta. Anak-anak semuanya tadi adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan hukum asalnya memang begitu. Dengan lahirnya anak saja kita sudah senang. Cuma kalau kita enggak jaga ini senang jadi semak nanti. Ya. Berubah jadi kesedihan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah fitnah apa? Cobaan, ujian. Namun di sisi Allah ada pahala yang besar. bagaimana tidak besar pahalanya kalau kita itu ingin dapat pahala yang besar kita bisa mengoptimalkan dua nikmat ini harta dan anak-anak memang di satu sisi dia adalah ujian tapi di akhir ayat Allah katakan dan di sisi Allah ada pahala yang besar kalau kita pandai memanfaatkannya apalagi tidak kita jadikan sebagai sumber pahala yang mengalir Ya. Dengan cara bagaimana kira-kira Kalau Allah S.A.W. bersabda ya, Ilamat apna adem Inu korza amalu illa min salas Kalau anak Adam itu mati Maka terputuslah amal-amalnya Kecuali tiga perkara Sadamatin jari yatin Awil minjun tanpa ubihi Awal adin Yada ulahu amukamakam sedekah jariyah. Apa yang disedekahkan? Harta. Ya. Yeah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Kita bisa mendapatkan ilmu dan insyaallah kita bisa mengajarkannya. Kemudian yang ketiga jadi anak soleh. Ya. Yeah. Yang mendoakan orang tuanya. Istimewa masalah anak ini benar allah swt berfirman wahai saudara insani ilah mazaa bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan bagian pahala kecuali apa yang telah dia usahakan dan rasulullah saw telah bersabda walatul jilim min kasbi bahkan beliau katakan min khairi kasbi Anak seseorang itu adalah hasil usahanya, bahkan dia adalah sebaik-baik hasil usahanya. Artinya, ketika seorang anak beramal kebaikan, sholat misalnya, anak itu dapat pahala. Bagaimana orang tuanya? Otomatis dapat pahala, walaupun si anak tidak meniatkan salatnya itu pahalanya juga untuk orang tuanya. Tapi Allah telah menjadikan otomatis itu untuk orang tuanya. Anaknya baca Quran. Dia dapat pahala, orang tuanya dapat juga. Anaknya berjihad, dia dapat pahala. Ibunya dapat, bapaknya dapat begitu seterusnya. Anaknya maling. Hmm. Waliyong terbilang. Ibunya dapat dosanya enggak? Dapat atau enggak ya? Pinginnya dapat enggak? Ya enggak lah ya. Enggak dapat. Bapaknya dapat kalau dia ngajarin. Kalau bapaknya enggak ngajarin enggak dapat. Kok bisa begitu. Itu kehurunan Allah kita tuh sudah dikasih murah seperti itu aja. Kalau ditimbang-timbang kebaikan dan keburukan tuh kadang masih entah-entah, ya enggak? Kalau lucinya kan dia ya mestinya sama lah ya. Enggak. Allah oh, itu maha murah. Dari awal saja sudah dibedakan. Sekarang saya tanya dulu. Kalau si A sama si B, si A berniat berbuat baik. Malam ini mau datang di masjid ini untuk ikut taklim. Ya. Si B berniat Ya berdua jelek malam ini akan menyolong, ya, menyolong apa? Mencuri sandalnya orang yang ikut taklim di masjid ini. Saya tanya sebatas ini dulu. Si A dapat pahala atau belum? Dapat ya. Si B dapat dosa atau belum? B tidak kan? Ya, ada yang bilang sudah yang belum. <guluh> ini kemurahan dari Allah. Sebatas masih sedar apa, keinginan manusia, kalau kebaikan dia telah dinilai sebagai pahala. Tapi kalau keburukan belum. Untuk sekarang, seandainya dilaksanakan, si A jadi malam ini menghadiri majlis taklim di masjid ini, si B juga jadi mencuri sandal si A tadi tadi gak jadi nyuri gak jadi pergi kok ya mengambil sandal si A dapat pahala atau tidak? si B dapat dosa? ya saya tanyakan sekarang besarnya pahala yang diperoleh si A satu kali atau lebih? lebih bisa 10 sampai 700 kali dilipatkan CB si yang Yoris ada dosanya dilipatkan atau tidak oleh Allah tidak untung lagi Allah itu pemurah sudah diuntungkan jadi nggak perlu heran kayak seperti tadi kalau anak kita berbuat baik berbuat amal ibadah orang tuanya otomatis dapat pahalanya kalau kita ingat ini ngapain mulu anak kita ini apa namanya aset atapan ya. Sumber pahala bagi kita. Anaknya 10. Lima tidur, lima salat tahajud. Dapat lima, anlakat. Bapak ibunya entah, kan <laughs> gitu. Masalahnya pengin anaknya 11, ya kan? Ini yang perlu kita ketahui. Jadi jangan hanya mengeluh kalau kita andalkan diri kita yang cuma satu ini berapalah pahala yang bisa kita peroleh maka anak bisa jadi sumber pahala harta yang banyak tadi dengan diinfakan ini udah di tadi urus medir sudah memotivasi infak <guruh> bakul sudah diputar itu sumber pahala ilmu yang bermanfaat sumber pahala yang besar ini sumber pahala yang tidak sekedar pahala tapi pahala yang banyak yang terus menerus begitu loh kita kan perlu perhitungan, masa urusan dagang saja yang kita per, perlu perhitungan giliran urusan agama, urusan dunia, ala kadarnya rugi nanti kita ya. kemudian ah kita tambah dulu satu atau dua nas ya. tadi diumumkan sampai setengah sepuluh pak ya ini fleksibel ya tadi kan diumumkan jam berapa tadi 20 lewat 45 tanya jawab Rasulullah bersabda inna walada makholatun majbanatun majhalatun mahzanatun sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi apa makholat bakhir mau infak tadi ini bisa untuk pulang nanti belikan apa? Hehe, <gak> ya, nggak jadi. Atau apa-apa dikit dikit anak, jadi ya, bahagia. Anak juga bisa menjadikan seseorang itu amat sebanget, menjadi penakut. Wow, dulu masih bujang, dikit-kit gimana ya? Medan jihad yang saya bisa. Cihat, cajah dikit-dikit cihat begitu. Eh, giliran anaknya sudah dua, tiga, jangankan cihat, yang ya. diajak gotong royong saja susah. Ya. Takut ini, takut itu, takut jatuh. Ya. Jadi penakut. Anak saya masih kecil kecil, istri saya masih muda. Kemudian tiga majhalatun, anak juga bisa menjadikan orang tuanya apa? bodoh. Kenapa? Berapa banyak orang tua yang enggak mau taklim seperti ini gara-gara alasannya apa? Anak saya. Entah yang enggak ada yang nunggu Tapi giliran untuk cari duit dia enggak mikir anaknya ada yang nunggu atau enggak ada yang nunggu. Kok aneh gitu loh. Nih. Benarnya dikatakan Rasulullah ini berarti mahzanatun Menjadikan seseorang bersedih Dari si mana Kita itu kalau anak kita minta Abi Beli jajen atau beli kue Ternyata duit kita kosong Mana rasanya Sedih Cuma dimintain seribu aja Kok ya pas gak ada duit lah ya kan Anak kita sakit Sedih Anak kita naik kelas Sedih, ya kan? Apalagi anak kita mati. Sedih. Maka inilah hal-hal yang bisa timbul, bisa muncul, ya. Karena anak. Sedih saja perlu saya berikan penekanan bahwasannya setiap kita ini bertanggung jawab. Jadi jangan melimpar tanggung jawab. Apa itu? Rasulullah pernah bersabda ala kulukum ro'in wa kulukum maskulun an ro'iyatihi. Ketahuilah sebenarnya setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dipimpinnya. Warrojulu. Ya, sini, Laki-laki ro'in ala ahli baytihi wa wa maskulun an ro'iyatihi Dialah Pemimpin dalam keluarganya Dan dia telah akan ditanya Dia harus bertanggung jawab Atas apa yang dipimpinnya Walmar Perempuan, ibu-ibu Ro'iyatun ala ahli baiti zaujiha Wa waladihi Wa wabaya Mas'ulatun anhum Para wanita juga pemimpin, yakni atas apa, yakni atas apa yang ada di rumahnya, balik ketika suaminya pergi bekerja, begitu. Wawaladhi dan juga atas anak-anak siapa, anak-anak suaminya, dan kala akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka ini, tentang anak-anak ini. Jadi ibu-ibu harus paham betul memang Rasulullah telah menjelaskan tanggung jawab anak-anak ini lebih banyak kepada ibu-ibu, bapaknya lebih banyak sibuk bekerja tentunya. <tuh> Alapakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian telah akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya maka ketika kita pernah mendengar Rasulullah bersabda kullu mauludin yuladu ala fitrah setiap anak yang terlahir dia terlahir di atas fitrah para ulama mengatakan yakni Islam fa abawahu yuhawidanihi au yunashirani au yumajjisani maka kedua orang tualah yang menjadikan si anak ini kemudian dia menjadi yahudi atau menjadi nasrani. Atau menjadi majusi. Siapa yang disebut? Akan. Kesesatan si anak ini. Akan berbeloknya Menyimpangnya. Jalan si anak ini. Kedua orang tuanya. Karena memang yang paling bertanggung jawab. Tapi orang tua gak ada yang mau disalahkan. Sekolahnya lah yang disalahkan. Eh. Lingkungannya lah yang disalahkan. Inilah penyakit kita itu. Susah melihat kesalahan diri sendiri. Salah apa? apa Salah saya apa? Kalau dapat musibah juga begitu selalu. Sebenarnya dosa saya ini apa sih? Sehingga musibah terus bertubi-tubi. Ya karena memang untuk mengetahui kesalahan itu juga butuh ilmu. Kalau kita enggak punya ilmu. Ya. Tidak akan tahu juga mana salah, mana Benar Jadi setiap anak Itu terlahir memang fitrah Fitrah itu apapun Islam Tapi jangan salah paham ya Bukan berarti terlahir anak itu Dalam kondisi pinter gitu kan Kenapa? Karena Di dalam al Al-Quran Ya, bisa dilihat dari Surah Al-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu Wala berfirman Walaul Afrajakum Nimbutuni Ummahatiku Melataklamuna Shay'a. Dan Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan Lataklamuna Shay'a, tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Sampai pun yang Nabi, ketika terlahir, bagaimana kondisinya? Pinter? Sampai pun yang sekarang dokter profesor, ketika dia terlahir, bagaimana kondisinya? Setiap kita ketika dilahirkan ibu kita keadaannya sama. La taklamuna syaikh kata Allah, kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Wajallah al-khusam awal abusorawal akidah la ala kuthasqurun maka Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kalian bersyukur. Jadi. Pendengaran dan penglihatan ini adalah cendela dan pintu ilmu. Dan hati ini adalah gudang-gudang pengolahannya, penyimpanannya. Maka kalau seandainya satu pintu tertutup. Telinga, nituri. Tapi masih bisa melihat. Ilmu masih bisa masuk atau tidak? Masih maka berarti dia masih terkena beban taklif, beban syariat. Atau saat ini sedang ditakdirkan buta tapi dia masih bisa mendengar, ilmu masih bisa masuk, masih. Maka berarti juga dia masih terkena beban syariat. Tapi kalau semenjak kecil sudah tuli, buta pula. Maka dia di dimaafkan. Jadi fitrah itu begini lho ya. Fitrah itu kalau kita umpamakan seperti mata Dan ilmu ini seperti cahaya Setiap kita terlahir dalam keadaan fitrah Artinya seperti orang yang punya mata yang normal Sempurna Tapi apa gunanya mata kalau jika tidak ada cahaya Misalkan lampu ini mati kayak tadi Kira-kira kita melorok begini Melorok ini apa ben? Kita belalakkan mata kita. Tetap saja tidak ada gunanya. Tidak nampak. Ya kan? Begitu. Maka. Berfungsinya. Mata jika ada cahaya. Sebagaimana berfungsinya fitrah jika ada. Ilmu. Kalau tidak ada ilmu. Ya nanti otomatis. Bisa tersesat dia. Ya akali karena itu bekal yang terbaik untuk diri kita dan anak-anak kita adalah ilmu motivasi untuk belajar dan terus belajar, ya dan istimewa tentu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ya begitu. Olah Alhamdulillah tetap kita sediakan ruang waktu untuk tanya jawab, ya jadi sekalian 10 menitnya. Ini pun sebenarnya materi masih ya. terlalu jauh untuk bisa dituntas. Kita tapi tidak masalah, setidaknya mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita ya. Dan Allah berikan keberkahan. Silakan. Dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu jika akan ada yang ditanyakan, apa-apa yang belum jelas atau mungkin malah mau meluruskan tadi salah Pak perlu mestinya begini begitu enggak ada masalah. Ibu-ibu bisa juga ditulis ya, mungkin ya, biasanya malu. Iya. Nah, bagaimana uh, mengatasi siklus um, tersebut, atau itu kasar baik terhadap anak, terhadap teman-teman? Iya. Itu, sementara bulan ini Yang mikutin semua. Kebiasaan dari kecilnya itu seperti itu dulu Iya Dalam masalah ini perlu kita pahami Bahwasannya setiap kita ini mempunyai sifat Mempunyai karakter yang berbeda-beda Jadi nanti saya berikan jawaban yang sifatnya umum Karena penyakit itu macem-macem bukan hanya sifat yang kasar, ada sifat kasar, ada sifat bahil, ya kan? Sifat mudah marah, ini semuanya masalah penyakit. Yang perlu kita pahami dan mengerti bahwa sifat itu kadangkala dia merupakan sifat yang tabii. Artinya kalau jadikan seseorang itu memiliki tabiat dari asalnya, dari dasarnya, dari awalnya seperti itu. Ada yang diberikan tabii tabiat dermawan. Ada yang diberikan tabii pelit. Sehingga kadang kita jumpai ada orang belajar agama enggak dia. Bahkan ada orang kafir tapi urusan beri-memberi ini kayaknya enteng banget gitu. Suka banget dia. Nengok orang susah, kasih. orang pengis, kasih. Nggak tanggung banyak. Belum baca ayat, belum baca hadis dia. Orang akhir baca ayat, baca hadis dia. Yang muslim aja kadang pada malas baca. Sementara yang lain, Sebaliknya, Tabiatnya bahkin. Padahal Pak, dia sering duduk dalam majelis ilmu. Ya bisa saja. Maka ini satu keadaan. Yang perlu dipahami bahwa... Ketika seseorang memiliki tabiat... Atau tabiat sifat yang baik... Maka dia diuntungkan dari sisi mudah bagi dia untuk berbuat baik. Adapun yang tabiinya ini sifatnya ini apa nih buruk bukan berarti ini bisa dijadikan alasan untuk mempertahankannya kalau tidak dari sabidut tabi'i yakni dari jalan tabiat dia bisa memperoleh sifat yang baik dia bisa memperoleh dari jalan al-tatabu mengupayakan atau mengusahakannya melatihnya jadi sifat baik bisa berubah menjadi buruk Sifat buruk bisa berubah menjadi baik Ini harus kita pahami Sekalipun ada sifat pembawaan Sifat pembawaan itu bisa berubah Kalau tidak bisa berubah Ngapain? Allah turunkan kitab Allah utus Rasul Maka oleh karena itu Caranya adalah Setiap kita harus bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri Kalau tidak minta tolong orang lain lah ya Sebenarnya kekurangan saya ini apa, penyakit saya ini apa Kalau tahu dia orangnya kasar Atau tahu dia ini suka marah Atau tahu dia ini bakhil, Dia harus banyak-banyak membaca ayat, membaca hadis Tentang buruknya sifat-sifat tersebut dan juga tentang ayat-ayat hadis, hadis tentang terpujinya sifat-sifat yang menjadi lawannya, sifat remawan dan sebagainya, setelah itu dia harus memaksa diri ya, setelah dia menyadari hal tadi, dia harus mengakui itu, kekurangannya cuma kan kebanyakan kita kan gak mengakui kadang bangga saya ingin keras, saya orang ponologo itu newaro ya, Ya satu loh, saya juga, saya orang Makassar, ya kan? Ya satu orang Makassar. Terus kenapa? Oh, Gak bisa itu dijadikan alasan. Kemudian memaksa diri untuk apa? Untuk merubah sifatnya tadi. Yang bahagia dia, ya, sudah. Ya kalau belum bisa, ya seribu dulu lah. ya. Setiap hari seribu, seribu, seribu. Lama-lama setelah terbiasa, Setiap orang itu nyaman Dengan kebiasaannya Kebiasaan Bapak apa? Kebiasaannya Yang jelas saja Baca Sehari gak baca gimana Bawa HP Kebiasaan Oh kebiasaan Tiba-tiba ke pekan baru HPnya Ketinggalan gimana rasanya Hidup gak sempurna Pak ya Hah? Terbelah jiwanya rasanya, tapi belah jiwanya, ya. nanti akan berubah gitu. Sehari, enggak informasi lah, kurang apa ya? Kayak bapak-bapak lupa ya, solat enggak sengaja lupa. Apa ya? Kayak belum nih. gelisah saja nih malam. Akhirnya terlompat dari tempat tidur. Astagfirullah, belum solat asar saya tadi. Eh, kan begitu. Astaghfirullah, belum infak tadi. Bisa. Sebagaimana sifat yang baik bisa berubah menjadi buruk, karena kawannya. Ya? Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan: Almaru aladi nih kolidi, fajang jurahadukuman yikolid. Seseorang itu akan dipengaruhi agamanya oleh sahabatnya. Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa orang yang hendak Dia jadikan sahabat akan pengaruhi, apalagi suami istri oh lebih terpengaruh saling pengaruh pengaruhi. Kalau suaminya bakhil biasanya ibunya biasanya loh ya nggak jamin tapian biasanya begitu ya kalau Suami memangan biasanya istrinya juga germangan. Itu umum. Ya. Suaminya ketus, istrinya ketus. Kan ada pasif, iya kan? Akhirnya ngikuti. Terpengaruh Lawang setiap kali bergaul yang dia tidur aja sekamar kok ya. Otomatis saling pengaruh mempengaruhi makanya itulah suami istri kita lihat seringkali ada kesamaan bukan ada banyak sisi kesamaannya ya wajar lagu istri sipulan ya kan begitu biasa dia iya wajar ya kenapa ada adaptasi setiap orang adaptasi seseorang hanya akan nyaman bila dia berada di lingkungan yang dia itu sama tidak percaya. Ini Bapak-Bapak ini biasanya sudah rajin taklimah begini kan. Di sana itu ada majelis Gaple. Misal ini. Kita taklim berapa? Berapa jam ini Pak? Dua jam taruh lah taruh Gaple di sana juga dua jam. Kita utus perwakilan satu-satu. Kita comot di sini. Bapak. Taruh sana dua jam. Dari sana juga dicomot satu. Taruh. Taruh di depan. Eh, dua jam. Setelah saya dua jam, kita tanya di mana, Pak? Enak. Di mana, tadi talibnya lama atau sebentar? Serasa dua hari. Yang di sana juga begitu. Tidak nyaman. Setiap jiwa itu akan mencari jiwa-jiwa lain yang sewarna. Maka jadi orang baik, jangan takut. Pasti punya kawan. Kawannya siapa? Orang baik. Lah kok ke masjid takut, tidak dapat kawan. Ini logikanya enggak main ini. Iya. Lah orang jadi pencuri, jadi pelacur aja, enggak takut kok. Pelacur. Dapat kawan, tidak? Kawannya siapa? Sama pelacur. Berjudi. Punya kawan, tidak? Punya kalau enggak, kawannya siapa Enggak jadi judi nanti. Ya semuanya punya kawan, ya. Tapi kerusakan banyak-banyak kan ya jangan ya. Itu bukan ukuran kebenaran. Jadi begitu caranya, apapun diingatkan dia. Lah, kalau dia nggak nyadar tentang kekurangannya, ya susah. Jadi mudah utama apa kesadaran diri. Dan orang nggak akan ngerti kalau dia nggak juga punya ilmu disangkanya semuanya benar setiap kita kan menganggap dirinya standar saya ini benchmark standar ya kalau orang baik atau tidak itu ditengok nah, sama enggak dengan diri saya sama enggak dengan kelompok saya enggak bisa ya. sehingga kita itu kadang apa ya, walaupun orang salah tapi sama, tenang ya enggak, tapi kalau orang itu beda, walaupun benar enggak tenang ini masalah juga. Misalkan sholat, kalau orang sama dengan kita, dah kita nggak persoalan kan itu. Padahal sama-sama salah, sama-sama giru. -sama Tapi kalau orang lain beda, baru nggak nyaman kita, baru ditanya dalilnya. Kamu sholat tasawufnya kayak begitu, itu dalilnya mana? Padahal. Kenapa kamu sholat kebeda sama saya? Buktinya apa? Yang sholatnya sama gak ditanya dalilnya? Kamu kok tasawadnya sama kayak aku dalilnya mana? Ada kayak gitu? Gak ada. Kita ini masih banyak cari kawan saja. Gak tenang kalau orang beda. Kalau orang beda dengan kita asal ada dalilnya benar, Gak ada masalah. Senang kita, tenang kita. Jangan senang-senang orang itu sama sama dengan kita yang belum ukuran. Ini harus mengerti, karena banyak masalah di masyarakat kan gitu. Permasalahan perbedaan. Kenapa? Karena pengen perbedaan tuh bikin gak nyaman. ya nyaman. Yaitu tadi seperti contohnya itu tadi. Maka nggak usah khawatir. Ya, justru dengan kita baik kita akan terjaga. Karena teman kita juga akan jadi orang-orang yang yang baik. Memangnya berapa banyak teman yang kita butuhkan, saya tanya. Kadang diancamkan ke masyarakat, kamu kayak gitu, nanti kamu kalau mati gak ada yang ngurusin. Preman aja mati kan, kecemplung got, ada yang ngurusin gak? Ada kok. Orang mati di masjid kok gak ada yang ngurusin ya, gak, gak masuk akal. Alah, alah, soal. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam, Apakah seorang wanita, Anak yang berumur 7 tahun, Sudah diwajibkan memakai hijab? <tuh> Apakah yang sudah balik saja yang harus memakainya? Sebagaimana yang terang dalam Al-Quran, Salah An-Nur, Ayat 31, Ya, dan surah Al Azab ayat 59 tolong dijelaskan saudarajakmu kalau kau don't know Iya terkait anak yang bersangkutan terkait dengan anak yang bersangkutan apapun syariatnya baru dikatakan wajib kalau anak itu sudah balik ya benar ya tapi terkait dengan orang tuanya Walaupun anaknya enam tahun, tapi besarnya lebih tinggi dari saya, kulitnya putih, cantik. Hah? Apa kewajiban orang tuanya? Mengenakan pada anaknya hijab, jilbab. Bisa paham di sini? Artinya ya, tengok dilihat dari sisi mana ada sisi kewajiban orang tuanya, ada sisi kewajiban anak. Ya maka oleh karena itu dilihat masalahnya jangankan ini ya dulu itu kalau ada laki-laki itu kan laki-lakinya ini mulis lah ya kan nah, namanya amrok, tipat gak ada putih, ganteng, begitu kan ini saya suruh menutup supaya apa jangan ya. sampai yang lain itu ter terpengaruh jadi intinya di sini perlu dipahami walaupun mungkin anak kita belum balik kalau kondisi atau keadaannya bisa menimbulkan fitnah maka orang tuanya lah yang ya dituntut untuk mengambil tindakan dalam arti yang mengenakan kepada diri anak tadi hijabnya dan juga untuk apa e, mengawasi mengontrol anaknya jangan mentang-mentang masih kecil nanti mainnya digonceng sama siapa dia kan masih kecil mbak dia bahasa kita kecil itu anak kecil umurnya masih 7 tahun tujuh lah, tahun tapi badannya segitu ya pamannya aja kalah karena eh, kalah besar begitu olah dalam sholat Kemudian tentang televisi di rumah-rumah keluarga Muslim, bagaimana batasan bolehnya membiarkan televisi di rumah berhubungan dengan pengaruh media massa dalam pendidikan anak dan uh, keluarga. Apakah satu mutlak tidak boleh? Dua, ini nih, milih ini. Dua, boleh tapi sebatas acara agama. Tiga, tolong tinggi-tinggi ya. Boleh sebatas acara agama ditambah acara pengetahuan dan berita Empat atau yang lain Sementara saya milih tiga Ya sebenarnya Media apapun Sekarang bukannya televisi Saya tidak punya televisi Tapi kaset CD nya Masa penuh Tinggal milih apapun ada Tidak begitu Ada juga lah HP saja model HP sekarang apa HP-HP jadul tidak laku minimal sekarang Android semua Android apanya tidak bisa diakses internet kita nari nafas dalam-dalam ini urusan sekarang ini kita bisa sama anak kita sehari berapa jam saya tanya ibu-ibu saja yang lebih banyak waktunya kalau bapak-bapak lebih sedikit kan itu tidak bisa 24 jam juga kan kita tidak sesederhana bisa mengekan anak kita di rumah. Banyaklah orang tua bangga, ya? enggak-enggak. Tapi tetangganya pada ketawa semua. Iyalah, kamu enggak punya TV. Apa, Pak Menteri? Anakmu seharian di rumahku terus. Suruh pulang, enggak mau. <SILENCIO> Sampai saya juga cibok. <cukanya>, Pening, ya. Ya, Pak. Berapa banyak anak kan begitu kan? Sebagian main sebagian apa? Sebagian HP itu bisa akses. Pokoknya kayaknya hari ini banyak sekali celah, banyak sekali pintu, banyak cerita yang bisa seorang tua itu kecolongan masalah anak ini. Jadi tidak sesederhana Itu urusannya Sampai akhirnya kembali Saya selalu melihat kepada Pentingnya kita minta pertolongan Kepada Allah Apakah solusi kira-kira Kalau di rumah kita gak ada TV Apakah sudah menjadi solusi Seringkali belum juga kan Ini cerita banyak teman Kasusnya kan begitu Lepapaknya kerja Nah, anaknya pamitnya main Kebiasaan kita main kita tetap boleh Cuma kan kita gak bisa kontrol Mainnya di dimana hmm? Ya itu tadi Ini yang sering terjadi Oleh karena itu undangnya Orang tua menjadi orang tua yang Yang bijak Artinya apa Dalam banyak hal Ya yeah. Kita tidak hanya sesederhana melarang. Tanpa memberi solusi. Dalam dakwah juga begitu. Jangan sampai nanti orang mengatakan. Kalian bisanya hanya melarang dan melarang. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Lantas, apa yang boleh? Nah, gitu kan. Ya memang bahasa kita begitu seringnya. mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Allah yang memerintahkan kepada orang-orang mukmin la taquluraina wa qulunzurna janganlah kalian mengatakan kepada nabi ra'ayina tapi katakan oleh kalian unzurna kata ra'ayna dan unzurna itu maknanya kurang lebih sama ra'ayna tengok kami unzurna lihat kami cuma kalau orang yahudi ini memang jagonya pre setan di hadapan nabi seakan-akan dia mengucapkan raina padahal yang mereka katakan adalah ruuna sedikit digumam Allah oh, Nabi entahlah mau apa dia itu ya. tapi ini doa Kecelakaan bagi nabi maka Allah melarang tapi diberi solusi apa jangan katakan raina tapi katakan undurna kalau kita lihat dalam banyak kesempatan Nabi juga begitu ketika orang-orang jadi -orang mengatakan kalian berbuat syirik kalian mengatakan wal qa'bah kalian mengatakan masya'allahu wasyikta maka kemudian salam mengingatkan kepada para sahabat Ya, Jangan seperti itu Jangan kalian Mengatakan ya, Wal qa'bah Demi qa'bah ka Tapi katakan oleh kalian Wa robbil qa'bah Demi robnya qa'bah Siapa robnya qa'bah? Allah Dan jangan kalian mengatakan masha'allahu washitah atas kendak Allah dan atas kendakmu tapi katakan masha'allahu summa shitah atas kendak Allah kemudian atas kendakmu waw artinya dan diganti dengan summa apinya kemudian sehingga tidak ada mana musara pahata kesilikan pelajaran yang bisa kita ambil di sini begini Intinya kita harus tahu suatu permasalahan itu letak salahnya di mana. Kadang kita tuh enggak tahu itu salah tapi salahnya di mana enggak tahu. Kok oh, si fulan salah-salahnya enggak tahu di mana. Pada ucapan yang pertama wa ka'bah demi Ka'bah. Letak kesalahannya adalah bersumpah atas nama selain Allah. Tujuan mereka awalnya adalah mereka ingin mengagungkan Ka'bah dan mengagungkan Ka'bah itu bukan perkara yang dilarang bahkan dituntut tetapi tidak diletakkan dalam posisi sumpah seperti ini maka kalau kita mau memperbaiki yang penting di sini dari salah menjadi benar itu dulu bertahap bukan langsung dalam bentuk yang sempurnanya maka Rasulullah mengatakan ucapkan wa robbil ka'bah demi robnya ka'bah dari semula sirik menjadi terbebas dari pesirikan tanpa meninggalkan kata ka'bah kata ka'bah masih dibawa sehingga mereka-mereka ketika itu tidak merasa keberatan untuk menerima solusi atau jalan keluar yang diajarkan oleh Rasulullah Padahal ada ucapan summa yang lebih baik. Apa? Wallahi. Itu saja sudah cukup. Demikian juga ucapan yang kedua. Apa tadi? Masya'allahu wa shi'ta. Jangan ucapan itu. Tapi ucapkan. Masya'allahu summa shikta. Rasulullah hanya mengganti waw dengan summa. Kalau waw itu artinya dan. Menunjukkan ada makna kebersamaan, kebesertaan di sini, kesyirikan. Tapi kalau diganti dengan summa, artinya kemudian makna ini hilang. Dalam aturan bahasa Arab seperti itu, kata sita tidak dibuang. Padahal ada kalimat yang lebih utama daripada itu, yang lebih sempurna, yang harus diajarkan. Masha Allahu Wahdah. Ya, tapi kita dalam berdakwah harus tahu dalam masalah ini perlu proses, ya. Selain itu yang penting di sini sesuai dengan pertanyaan perlu kita pahami hendaknya kita jangan hanya bisa melarang tapi tidak bisa memberikan solusi. Rasulullah juga begitu. Ketika ada transaksi yang salah ditanya apakah memangnya Korma kaibar seperti ini semua Oh tidak wahai Rasulullah Tapi kami biasa Ada beberapa uh, Kelas kualitas Maka kami biasa melakukan Transaksi Satu takaran Atau satu sok korma yang bagus Ditukar dengan dua sok korma Yang kurang bagus Atau dua sok korma yang bagus Dukar dengan tiga sok korma yang kurang bagus Rasulullah katakan Jangan lakukan itu Tapi bukan hanya buat itu kalau kita kan bilang, jangan, jangan, jangan. Orang pening dengan apa-apa kok enggak boleh, kan gitu. Jangan lakukan itu. Tapi hendaknya jual kurma itu dengan dirham dan gunakan dirham untuk membeli kurma yang dimaukan. Karena kalau langsung tukar menukar kurma padahal kurma ini bahan makanan, ya, termasuk jenis komoditas ribawi terkena aturan apa mesti transaksinya harus diadain diadain kalau diadain diadain ini kontan mislan bi mislan ukurannya harus sama kalau satu sok juga dengan satu sok apapun kelas kualitasnya tidak ada masalah ini ya. kalau kok repot-repot <gulit> -repot> ya memang repot ya ya tapi repot demi selamat dari terima Ya. Riba apa namanya kalau tidak ukuran Riba fadl. Kita tahu dosa riba itu sebesar apa? Yang paling ringannya terkena salam, ya. An an ityanu wajid Seperti seseorang yang menjinai ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringannya. Apa nah, budi? Maka disinilah dibutuhkan kejelian Dan kefakihan itu bukan sekedar Seseorang tahu ini salah, ini benar Ini halal, ini haram Tapi orang yang pakai itu Ketika dia dihadapkan kepada dua perkara yang terlarang Dia masih bisa memilih Ya yani memilih yang maduratnya lebih kecil Dengan meninggalkan yang maduratnya lebih besar begitu, jangan dibalik, mengambil yang moderatnya lebih besar, ditinggalkan moderatnya lebih kecil, sebagaimana kalau dihadapkan pilihan sama-sama baiknya, sama-sama manfaatnya, dipilih yang manfaatnya lebih besar, ditinggalkan manfaatnya yang lebih kecil sehingga dengan begitu, kita melihat selisihnya, pada hakikatnya untung nah, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dihadapkan dalam pilihan yang serba pahit bahasa kita Ibarat buah simalakama. Saya juga belum pernah tahu ni. Buah aslinya seperti apa? Ada atau tidak itu? Ya, alhamdulillah berdoa. Ah masih ada, sisa waktu. Silakan mungkin ada yang tanya kan? Masih lima minit. Kita tepat waktu biasa. Kalau kerja juga tepat waktu. Kalau belum tet jam 17.00 itu belum bisa pulang, <laughs> absen itu kan pakai n. Masak kerja aja yang harus disiplin, eh? ada kan malu kita, kita tuh hebat kok. Hujan begitu kan, kerja itu bisa nggak terlambat. Eh? Ada bahkan setahun itu absensinya bagus, nggak pernah mangkir nggak pernah datang terlambat itu setiap hari giliran urusan selain kerja apa selain kerja taklim lah misalkan jangankan hujan ya gerimis jangankan gerimis mendung begitu aja dah kenapa nggak datang mendung saya kira hujan mendung lupa dia mungkin kalau punya jas hujan sama sebenarnya jas hujan yang bisa dipakai ke kantor itu juga bisa dipakai ke masjid. Memang ada jas hujan khusus taklil. Tidak ada. Sejauh ini loh yang saya tahu loh ya. Tidak tahu di durini. Atau perlu bonus 4 menit. Baiklah. Iya. Penanya terakhir. Tak kasih hati apa? Ini bukan guyonan. <laughs> ada di dalam buku ini materi yang akan sampaikan besok pagi. Silakan Pak, pertanyaannya. Tadi ada orang yang sudah lahir. Apa? Tadi ada orang yang sudah lahir. Iya. Ia Begini Setiap Anak Terlahir Fitrah Ibu, Itu sebagaimana yang disabdakan Musalam Ulum mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Au yunashironihi Au yumajisanihi Setiap anak yang terlahir dia terlahir di atas fitro, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak itu maju, apa Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hukum asal hukum awal dan sekaligus menunjukkan bahwasanya siapapun bisa berubah, ya kan? Siapapun bisa berubah dan dominannya perubahan itu yang punya peranan besar adalah orang tua. Akan tetapi ini tidak serta merta memastikan bahwasannya orang tua lah yang bertanggung jawab penuh akan diri anak. Maka orang tua bisa berlebas diri dengan cara apa? Sesuai kemampuan yang dimiliki mengajar anaknya, mendoakan anaknya. Tetapi sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa. Ya sebagaimana apa yang terjadi pada Nabiullah Nuh alaihi salam ini kan menjadi pelajaran juga bagi kita Setiap kejadian itu ada pelajarannya Telah jelas dan tegas Kalau kita membaca Al-Quran Bahawa Nabi Nuh telah berupaya Dan berusaha Tetapi Anaknya tetap bertahan Dengan Pendiriannya Demi dia mengikuti pengaruh Yang lain Ini menunjukkan bahawa Sebenarnya awalnya orang tua itulah yang punya Kans, punya peluang, punya potensi Paling besar untuk mempengaruhi anak Bagaimana? Bisa saja orang tua membuat sedemikian rupa Dirinya lebih banyak waktu dengan anaknya Tetapi kadang dia tidak manfaatkan Kadang anaknya minta Bi ada waktu ya Tolonglah antar beli buku Kadang padahal Padahal ini pot Enaknya Eh, repot gak ada waktu berapa banyak orang tua yang tidak punya waktu dengan anaknya sehingga akhirnya kalau mau kan orang tua bisa saja anak itu selalu dekat dengannya kan. akhirnya dia lebih banyak dengan kawannya, dengan orang lain akhirnya yang mewarnai siapa orang lain jangankan orang lain sudah sekarang banyak anak-anak kita lebih dekat dengan gurunya daripada bapak atau ibunya anak-anak kita lebih menurut perkataan gurunya daripada bapak atau ibunya bener gak? gak usah jauh-jauh maka oleh karena itu sebenarnya selagi orang tua telah mengupayakan usahanya yang maksimal mendidiknya mengingatkannya menasihatinya, mendoakannya, maka kalau terjadi dengan anak, apa-apa yang tidak benar tadi orang tua sudah terlepas 4 jam saja sudah lepas dari kita baik-baik dia menikah orang jadi orang baik-baik iya gak memangnya kalau anak itu sudah umur 40 jaminan dia akan terus begitu tidak akan berubah eh ternyata setelah dia kenal politik <laughs> kenal politik pula nyalep misalkan dulu baik-baik niatnya dakwah nyalep Jadi sudah. Kawannya berubah ya enggak? Dulu guru agama di madrasah, kawannya guru-guru madrasah juga. Karena dipercaya orang, nyalak. <gak> Jadilah dia DPR. Kawannya siapa sekarang? Iya, kawannya DPR juga. Ya kan? Politikus Tiba-tiba ya. mulai berubah. Berubah tuh sedikit-sedikit. Enggak terasa dia. Setelah 5 tahun, dulu minumnya teh macam gini habis ya kan? Besok berubah, warnanya aja yang mirip-mirip gitu kan? Minum kumar mulai mau, meninggalkan sholat awalnya terpaksa, resah hatinya, rahasah kalau nggak selesai-selesai ini belum sholat dulur kan, gitu nggak enak dia paksakan karena malu ini udah digaji besar, masa keluar apa akhirnya gak sholat duhur awalnya kan ada pertentangan batin gak enak tapi dia tahan, dia biasakan akhirnya sudah sebulan ini, bulan pertama dia lima kali lepas sholatnya bulan kedua lepas lima belas sholatnya bulan ketiga lepas tiga puluh sholatnya kira-kira bulan keempat apa lama-lama nyaman walaupun nggak sholat bisa tertawa padahal pertama kali nggak sholat itu pucet resah bingung kayak bawahnya ada kompor gitu kamu ngapa sih bingungnya tadi belum sholat saya belum. juga belum memangnya kamu saja belum kawannya kan begitu tenang aja belum selesai rapat ya lah kira-kira bagaimana setelah waktu berjalan dulu dikenal sebagai orang yang baik umur 40, sekarang umurnya 50. Ya. Yeah. Ditangkap KPK. Kasusnya apa? Korupsi. Duitnya untuk apa? Untuk simpanannya. Bukan duitnya disimpan, untuk simpanannya. Simpanannya apa? Macam-macam ya Ada yang simpanannya mobil, simpanannya itu tadi. Wallahu a'udzubillah. Ala qulihal Nah, ini penutupan Rasulullah bersabda Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada penutupannya Maka kita berdoa kepada Allah Agar diwafatkan dalam keadaan khusnul fatimah Dan pelindung dari keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah Allahumma Amin Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sekali lagi saya sampaikan jajah kumulahu khairan ya, kepada bapak-bapak, ibu ibu penafas sekalian, istimewa ya, pengurus masjid semoga Allah berikan kepada kita pahala yang besar ya, dan ada kurang dan salah saya memaaf dan insya Allah kita bertemu besok pagi ya, pada subuh kita akan jelaskan tentang rukun ibadah hati, barangkali demikian akhirnya kita cukupkan uh, ini, lupa pula ke kebawa pulang nanti, apa itu ya ini, apa namanya uh, gak perlu apa jawabannya, spontanitas saja mau tutupkan, ada masih semangat pula bertanya kan, memanfaatkan waktu yang berapa tadi, 4 menit tadi, ya, yeah. begitu kita cukupkan, wassalamu'ala ala nabi Muhammadin, sunakamdiq Asyhadu anil kastakuruka wa atu bi lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan